Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min ash anfusina wa sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil falahadiyalah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 واخير الهدى هدي محمدين صلى الله عليه وعلى اله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواتي في الله اعزني الله اياكم baik hadirin Jamaah Masjid Raya Cipaganti, Bandung Juga para pendengar Radio Roja Bandung Baik melalui Radio di 14 AM Melalui streaming Radio Roja Bandung Melalui akun Youtube Radio Roja Bandung Atau melalui akun Facebook Radio Roja Bandung Di mana saja anda berada dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan baik langsung ataupun tunda di mana saja anda berada Alhamdulillah Pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Asbabu Ziyadatil Iman Sebab-sebab bertambahnya iman Kita sedang membahas sebab terakhir dari bertambahnya iman yaitu Bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh Sudah kita terangkan bahwa amal soleh adalah Seluruh amalan yang Sesuai dengan Quran Sunnah Baik aspek lahirnya maupun aspek batinnya Dan amal soleh ada tiga jenis. Pertama amalan hati. Yang kedua amalan lisan. Dan yang ketiga amalan anggota perbuatan. Amalan hati adalah amalan-amalan yang hanya bisa dilakukan oleh hati. Tidak bisa diwakili hanya oleh lisan atau anggota badan. Seperti niat... Ikhlas, tawakal, mahabbah, khauf dan yang lain-lainnya Dan amalan hati ini kita bahas di setiap hari Kamis di Masjid al ukhuwah Bandung Sore hari jam setengah lima sampai maghrib Adapun amalan lisan adalah amalan-amalan yang hanya bisa dilakukan oleh lisan tidak bisa diwakili oleh yang lain Tidak bisa diwakili oleh anggota badan lain Atau hanya oleh hati Seperti zikir Seperti membaca Al-Quran Seperti saling memberi nasihat Amar ma'ruf nahi mungkar Belajar ilmu dan mengajarkan ilmu Mau tidak mau itu harus dilakukan oleh lisan Ini bagian ini juga sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu Dan yang terakhir sekarang adalah amal jawarih Amal jawarih adalah amal yang hanya bisa dilakukan oleh anggota badan Tidak bisa hanya oleh hati dan lisan seperti solat, saum, haji, sodakoh, jihad dan yang lain-lain Amalan itu mau tidak mau harus oleh anggota badan Tidak bisa oleh lisan atau hati Tidak bisa umpamanya Saum hanya dengan hati atau lisan Lisannya mengatakan saya sedang saum Bari makan baso Hatinya niat Saum, lisannya Mengatakan saya sedang saum Tapi bari makan Atau minum Tidak bisa, harus dengan anggota badan Jadi Amalan jawarih Adalah amalan-amalan Yang hanya bisa dilakukan Oleh anggota badan Seperti sholat Saum, Haji, Sodakah, Jihad dan ketaatan-ketaatan lainnya, semua itu termasuk diantara sebab-sebab bertambahnya iman. Bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan yang Allah wajibkan atas hamba-Nya. Juga bersungguh-sungguh dalam melakukan Amalan-amalan yang disunnahkan oleh Allah Bagi hamba-hambanya Dan melaksanakan seluruh amalan itu Dalam bentuk yang sebaik mungkin Dan sesempurna mungkin Merupakan sebesar-besar Sebab bertambahnya iman dan kuatnya iman Coba Coba Perhatikan salah satu ayat yang menjelaskan masalah ini Surah Al Muminun ayat pertama sampai ayat sebelas Allah berfirman: Qad a'flah Al Muminun Al ladinahum fi salatihim khashiun Wal ladinahum anillahu mawridun Wal ladinahum li zakatifailun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 wal ladhina hum 'ala salawatihim yuhafidun ulaika humul waritsun alladhina yaritsuna alfirdausa hum fiha khalidun sungu berbahagialah orang-orang mukmin lalu Allah menjelaskan 8 ciri orang-orang mukmin itu Pertama adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya Ini aspek baltin dari sholat Kekhusyuan Kedua orang-orang yang berpaling dari hal yang sia-sia Yang lagu adalah yang tidak ada kebaikan di dalamnya Baik ucapan ataupun amalan Ketiga Walladhinahum lizzakati fa'ilun Sebagian ulama ahli tafsir menyatakan Makna ayat keempat ini adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat Tapi jumhur ulama menyatakan Makna Walladhinahum lizzakati fa'ilun adalah orang-orang yang tidak mensucikan jiwa-jiwa mereka Kenapa az-zakah sini maknanya pensucian jiwa Bukan mengeluarkan zakat Sebab ayat ini termasuk ayat makiyah Artinya apa? Turun di, di Mekah Ketika di Mekah belum ada kewajiban zakat sholat juga belum belum ada kewajiban menunaikan zakat tapi ayat ini sudah turun ya. sehingga makna adalah orang-orang yang mensucikan jiwa-jiwa mereka kalau perintah zakat biasanya bukan dengan fa'ala tapi dengan Yuktu nazakah Alladzina yuqimunas sholah Wa yuqtu nazakah Orang-orang yang mendirikan sholat Dan menunaikan zakat Bukan mengerjakan zakat Di dalam ayat ini Fa'ilun bukan Dengan Kata-kata Atun Bukan walladhinahum lizzakati Umpamanya atun Mereka menunaikan zakat-zakat mereka Atau mu'tun Walladhinahum lizzakati Mu'tun Tidak begitu tapi fa'ilun Sehingga zakat di sini maknanya adalah Mensucikan jiwa-jiwa mereka Ini juga sudah kita singgung sedikit pada waktu Daurah Romadon. Jadi yang pertama orang mukmin yang berbahagia itu orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Kedua yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Ketiga yang mensucikan jiwa mereka. Keempat waladinahum lifuru jihim hafidun orang-orang yang Memelihara faraj Faraj mereka Memelihara faraj ini Ada dua bentuk Yang pertama Tentu saja dari zina dan liwato Yang kedua Memelihara dari Penglihatan orang Tidak diobral Tidak dipamerkan Tidak diperlihatkan Tapi ditutup auratnya Hilal azwajim, atau malaikat imanuhum, fa innahum ghairumalumin, kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada hamba sahaya yang mereka miliki. Maka, ya, kepada kedua pihak itu mereka tidak tercela. Jadi boleh melampiaskan syahwat kepada dua orang, pertama istrinya, kedua apa, hamba sahayanya, dan juga boleh memperlihatkan faraj kepada dua orang ini berdasarkan nas ayat ini. Adapun selain kedua ini, famanibtahu wara'adalika faula ika humul adun. Siapa yang mencari selain kepada dua pihak tadi, maka mereka itu yang melewati batas-batas syariat, batas-batas hukum. Jadi yang tidak memelihara faraj Dari dua orang tadi Itulah yang berdosa Kalau kepada dua orang tadi Istri dan hamba sahaya Maka Boleh dan tidak berdosa Bahkan berpahala Ditunjang lagi dengan hadis Nabi alaih salatu wassalam Yang sahih Iza tazawwaja Ahadun imra'atan aw ishtaraja riyatan falyakhudh bin nasiyatiha Kalau salah seorang di antara kamu menikahi seorang wanita atau membeli seorang jariah jariah itu hamba sahaya wanita falyakhudh bin nasiyatihah Pegang ubun-ubunnya tuh Kepala dari istri kita atau hamba sahaya yang baru kita beli. Istri yang baru kita nikahi. Hamba sahaya yang baru saja kita beli. Pegang ubun-ubunnya. Cuma dipegang, tau dipariuskan. Lalu doakan. Allahumma inni as'aluka min khairiha. Wa khairi majabaltaha alaiha Majabaltahu alaiha Wa'udhu bika min syarriha Wa syarri majabaltahu alaiha Ya Allah, sungguhnya aku minta kebaikan dari wanita ini Dan kebaikan yang telah engkau tetapkan pada diri wanita ini Dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan wanita ini dan keburukan yang telah engkau tetapkan di dalam diri wanita ini Jadi perlakuan kepada istri dan kepada hamba sahaya wanita Sama Yang menunjukkan status kehalalan kedua-duanya adalah sama Ya, Ini Nas Al-Quran dan Nas Hadis Nabi SAW yang Sahih seperti yang barusan kita kemukakan Jadi ciri keempat Dari orang yang mu'min Yang akan berbahagia adalah Memelihara faraj Tidak berzina Tidak melakukan liwat Liwat Bukannya liwat Liwat artinya Hubungan sejenis Homoseksual Atau biasa uh, apa wanita dengan wanita lesbian LGBT, tidak LGBT. Afan diumumkan kepada mustami untuk mengisi bagian depan yang kosong di sini di depan kamera. Ya silakan isi depan kamera. Saya takut ke film gitu. Enggak ya apa-apa silakan diisi ya, diisi. Jadi orang-orang mukmin yang keempat sifatnya adalah memelihara faraj mereka Tidak berzina Tidak LGBT Dan tidak memperlihatkan farajnya Kecuali kepada dua orang yang tadi ya. Kelimaknya Walladhinahum liamanatihim wa ahdihim ra'un Pertama tadi khusyuk Kedua berpaling dari hal yang sia-sia Ketiga Mensucikan jiwa Keempat memelihara faraj Kelimanya Walladhinahum liamanatihim Wa ahdihim ra'un Orang-orang yang memelihara Amanat Keenamnya memelihara Janji-janji Mereka Walladinahum ala salawatihim yuhafidzun dan yang terakhir mereka juga orang-orang yang memelihara solat-solat mereka ulaiqahumulwarizun mereka lah orang-orang yang akan menjadi ahli waris bukan pewaris omat omat itu apa omat bahasa Indonesia yang hati-hati Jangan salah bukan pewaris tapi ahli waris Kalau pewaris orang yang memberi warisan Kalau ahli waris orang yang menerima warisan Mereka lah yang akan menjadi ahli waris Ahli waris itu penerima atau pemberi warisan Penerima warisan Al-ladhina yarithun al-firdaus Itu orang-orang yang akan menerima warisan surga firdaus Hum fiha khalidun Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Makanya di dalam mengartikan Innal anbiya warothat, a Innal ulama warothatul anbiya Para ulama itu titik-titik para nabi apa titik-titiknya ahli waris para nabi bukan pewaris banyak orang yang salah menterjemahkan para ulama pewaris para nabi kalau be pewaris berarti yang memberi warisan berarti nabi para nabi ahli warisnya tibalik kan ya para ulama lah ahli waris para nabi dan para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham Yang mereka wariskan hanyalah ilmu Ini delapan sifat orang-orang beriman Pertama, orang beriman adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya Kedua, berpaling dari perkara yang sia-sia Ketiga, yang mensucikan jiwa Keempat yang memelihara faraj-farajnya Kelima penyaluran farajnya hanya kepada yang halal Yang halal ada dua siapa Istri dan hamba sahaya Keenamnya yang memelihara janji, amanah mereka Ketujuhnya yang memelihara janji Menunaikan janji dan yang kedelapan, memelihara sholat. Sholat yang dimaksud aspek lahiriahnya. Kalau kehusuan tadi aspek apa? Aspek baltiniah dari sholat. Kalau yang terakhir aspek lahiriahnya dari sholat. Berupa waktunya, gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya. Siapa yang memiliki kedelapan sifat ini Dia akan berbahagia di dunia Bahagia di akhirat Kebahagiaan di akhirat Dia akan menjadi ahli waris Yang menerima warisan apa? Warisan surga firdaus Kalau orang mukmin di surga jadi ahli waris Siapa pewarisnya? Siapa yang memberikan warisan kepada orang-orang yang beriman? Pewarisnya adalah orang-orang kafir. Kau bisa? Iya. Sebagaimana beberapa riwayat yang dinukil oleh para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, bahawa semua orang, baik orang mukmin ataupun orang kafir sudah Allah buatkan dua rumah Satu di rumah di surga Satu di neraka Ketika seseorang mukmin dan ahli surga Rumah dia di neraka Dia tinggalkan dan dia wariskan kepada orang-orang kafir Rumah dia di surga dia tempati dan rumah orang kafir yang di surga diwariskan bagi orang-orang beriman. Dan ini salah satunya terungkap dari hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma ketika Nabi shallallahu menjelaskan proses dicabutnya ruh seseorang dari badannya Sampai Masuk ke alam kuburnya Ini sering kita jelaskan Ketika seorang mukmin di alam kubur Ditanya Tentang Satu riwayat Menyatakan tiga pertanyaan Riwayat lain Menyatakan empat pertanyaan Kedua-duanya sahih Man Rabbukah وَمَا دِينُكَ Nabiyuka, وَمَا عَمَلُكَ Siapa Rabbmu? Siapa, apa agamamu? Siapa Nabimu dan bagaimana amalmu? Ketika di dunia. Orang ummin ini bisa menjawab. Ketika menjawab dengan jawaban yang benar, maka, diluaskan alam kuburnya seluas seluas sejauh mata memandang lalu dihamparkan pakaian dari surga kasur dari surga dan dibukakan pintu menuju surga lalu bertiuplah angin surga ke alam kuburnya lalu datanglah orang yang wajahnya bagus Bukan bagus sekedar secara fisik Tapi juga Somiah darehdeh Full senyum Menyenangkan Kata-katanya santun Sopan, lembut Sangat memuliakan Kemudian Berkata Abshir Billadhi yasurruk Hadha Yaumal ladzi kuntatu anta Berbahagialah engkau dengan apa-apa yang akan membuat engkau gembira di sini. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Kemudian ada dialog yang sedikit agak panjang. Kemudian dibukakan pintu ke dalam neraka. Terbukalah undur Elanna, lihat ke dalam neraka. Di dalam neraka ada rumah. Hada manzilu ke in aswitalloha. Itulah rumahmu tuh di neraka. Seandainya dahulu kamu bermaksiat kepada Allah, tapi karena kamu tidak bermaksiat, maka Allah ganti rumahmu dengan rumah yang ada di surga. Lihatlah tu, dibukakan pintu surga dan dia melihat istana megah yang ada di surga beserta seluruh keluarga dan kekayaannya. Ada bida dari bida dari surga di sana. Anugelisna kawanti-wanti endahna kabinabina. Ada emas emas perak perhiasan yang luar biasa. Ada wildan-wildan Melihat begitu si ahli surga ini, si orang ini gereget, tak sabar ingin segera, tapi tak bisa sebelum hari kiamat. Lalu dia berdoa Rabbil Anjil kiamat sah, ah. ya Allah segerakan hari kiamat, ligai arjilah ahli wamali, agar aku segera menemui istriku dan kekayaanku, hartaku di surga tu. Jadi dua rumah itu diperlihatkan Satu di neraka, satu di surga Karena dia orang mu'min Yang di neraka dia wariskan ke orang kafir penghuni neraka Dia menempati istananya di surga Dan juga memperoleh warisan rumah dari orang kafir yang masuk ke dalam neraka Makanya mereka disebut ulaiika humul waritsun alladzina yaritsunal firdaus khalidun. Mereka lah yang akan menjadi ahli waris yaitu orang-orang yang menerima warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah delapan sifat. Seluruh sifat tersebut membuahkan iman menguatkan iman sebagaimana sifat-sifat tersebut juga termasuk bagian dari keimanan itu sendiri. Khusyuk di dalam sholat selain merupakan aplikasi dari keimanan juga bisa memperkuat ke kualitas keimanan itu sendiri berpaling dari hal yang sia-sia bagian dari keimanan dan juga memperkuat keimanan mensucikan jiwa bagian dari keimanan dan juga memperkuat keimanan memelihara faraj, bagian dari keimanan dan memperkuat keimanan memelihara amanah dan janji juga bagian dari keimanan dan memperkuat keimanan memelihara salat bagian dari keimanan dan juga memperkuat keimanan itu sendiri. Lalu muallif hafizahullah memulai dari sifat yang pertama. Beliau katakan fa hudurul qalbi fis salah wa kaunul musalli yujahidu nafsahu fi istihdhari ma yaqulu wa yaf'aluhu Minal qiraati wa dhikri wad du'a fiha wa minal qiyami wal wa qu'ud war ruku was sujud min asbabi ziyadatil iman wa namwihi. Maka hadirnya hati dalam salat maksud hadirnya hati hati ikut salat maksudnya hati menghayati Baik menghayati gerakan fisiknya Ataupun menghayati Makna dari apa yang dia baca di dalam sholat Ketika ruku Sikap ruku itu sikap Simbol dari apa? Dari menghinakan diri di hadapan Allah Dan Dan Sebaliknya Sikap menghinakan diri itu Secara otomatis Mengagungkan Allah SWT Kita nyahina Allahnya gak hina Makanya tasbih Subhana Makna subhana Nafi sudah kita terangkan Sering kita terangkan Nafi itu meniadakan Seluruh aib dan kekurangan Dari diri Allah Subhanallah Maha suci Allah Ini Allah itu suci dari aib Dari kekurangan Dari seluruh yang tidak layak bagi Allah Allah suci dari semua itu Termasuk Allah suci dari kehinaan Ketika kita menghinakan diri Allah menggak hina Allah harus disucikan dari kehinaan itu Makanya membaca tasbih Subhana Siapa yang maha suci? Rabbi al-azim Rabku yang maha agung kita nyahina Allahnya suci dari kehinaan karena Dia agung. Kelab antara gerakan atau posisi tubuh dengan isi bacaan. Hati ikut hadir menghayati semua itu. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Kita merendahkan diri di hadapan Allah. Allah mah tidak rendah. Makanya disucikan juga subhana Kitanya merendah, Allahnya tinggi. Subhanah Rabi Al-A'la. Itu hati dalam sholat ikut hadir. Umumnya kaum muslimin sekarang, sholat itu sebatas fisik. Sebatas raganya. Fisiknya, khumat kami membaca doa-doa di dalam sholat. Fisiknya, raganya, ruku, sujud, berdiri, tahiyat Tapi pikirannya, hatinya Berkelana kesana kemari Ingat hutang Ingat ke pekerjaan Ingat ke ini, ingat ke itu Barang hilang yang tidak ketemu dicari di luar sholat Ketemunya ketika kita sedang sholat jadi hatinya sebenarnya kebanyakan kaum muslimin tidak hadir, tidak ikut sholat, hatinya berkelana kesana kemari. Maka tidak diperoleh kekhusyuan. Seorang mu'min tidak akan demikian. Mu'min yang bahagia kata Allah Qad aflah al mu'minin Alladinahum fi sholatihim khasyun. Sudah sering kita singgung, ya. Di dalam ayat ini Fisolatihim khusyun Khusyuh di dalam sholatnya Selama sholatnya khusyuh Oleh karena itu Hadirnya hati di dalam sholat Ikhtiar Perjuangan orang yang sholat Berjihad melawan dirinya sendiri Untuk menghayati apa yang dibaca Menghayati apa yang dilakukan Baik bacaan, zikir, doa Dan pelaksanaan dari gerakan sholat Seperti berdiri, duduk, ruku, dan sujud Dihayati semuanya itu Maka tak diragukan lagi Semua itu termasuk sebab-sebab Bertambahnya iman dan berkembangnya iman Jadi sholat itu Aplikasinya Tidak dari keimanan Makanya Di dalam Al-Quran Allah menyebut Salat dengan sebutan iman Seperti dalam firman Allah Surah Al-Baqarah 143 Wamaka Nallahul Yudia imanakum Allah tidak akan menyanyiakan iman kalian yang dimaksud iman kalian di sini solat kalian solat disebut dengan sebutan iman dahulu ya enam bulan pertama kaum muslimin solat menghadap ke masjidil Aqsa di Palestina 6 bulan Setelah itu turun ayat Yang memerintahkan agar solat itu menghadap ke Baitullah Ke Kaabah di Mekah Sampai-sampai ada sebagian sahabat Yang ketika solat menghadap ke Baitul Maqdis Ke, ke Masjid Al-Aqsa Di tengah-tengah solat ada yang menyampaikan bahawa kiblat sudah berubah bukan lagi ke Masjid Al Aqsa tapi ke Masjidil Haram di tengah solat muter ke Masjidil Haram ke Mekah dalam satu kali solat menghadap dua kiblat maka masjid itu sekarang dikenal dengan sebutan Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat karena di masjid itu pernah dilakukan sholat dengan menghadap dua kiblat. Jadi selama enam bulan pertama menghadap Masjid Al-Aqsa setelah ada perintah baru menghadap Masjidil Haram. Lalu para sahabat bertanya-tanya, bagaimana sholat kita yang selama ini Masjid Al-Aqsa Apa itu sia-sia? Allah menurunkan ayat ini. Wa makan Allahul Yudia imanakum. Allah tidaklah akan menyanyakan iman kalian. Maksud iman di sini adalah solat kalian yang selama ini menghadap Masjidil Aqsa. Solat di dalam ayat ini disebut dengan sebutan iman, karena memang solat adalah salah satu wujud. Aplikasi dari keimanan sekaligus menambah kualitas iman itu sendiri. Allah pun berfirman wa aqimis sholat, inna sholatat danha anil fashai wal mungkar, waladikrullohi akbar. Dirikan oleh mosolat, karena sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan berzikrullah itu lebih besar. Mananya apa? Sholat adalah hal yang paling besar yang bisa melarang atau mencegah orang dari semua perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji munkar itu yang bisa menafikan iman. Menafikan itu. Meniadakan iman Menghapus iman Menggerus iman Membuat iman Mengalami erosi Mengalami degradasi Mengalami abrasi Pokoknya yang ada sisinya carilah Erosi kan tergerus ya oleh air ya Abrasi juga gitu kan Itu mah pantai ya Degradasi turun Bolehlah tiga istilah itu diterapkan Kezi dan mungkar menyebabkan iman mengalami erosi, abrasi, degradasi dan sisi yang lain Yang cocok maknanya Mengalami emosi enggak cocok Sebagaimana Salat di dalamnya terkandung Zikrullah Dan zikrullah adalah nutrisi iman Konsumsi iman Makanan bagi iman Nutrisi, konsumsi Menyebabkan apa? Sehat dan kuat Kita makan Mengkonsumsi makanan Ya kita tubuh kita memperoleh nutrisi dari makanan itu fungsinya apa menguatkan dan menyehatkan hazikrullah nah, itu konsumsi dan nutrisi bagi iman ya itu itu yang pertama demikian juga zakat walladzina hum lizakati fa'ilun tadi sudah disinggung sebagian ulama ahli tafsir mengenai zakat ini dengan makna zakat Memberikan sebagian rizki yang diberikan kepada fukur dan masakin Zakat juga menambah dan mengembangkan iman Baik yang fardu seperti zakat Baik zakat mal ataupun zakat fitrah Ataupun yang sunnah seperti sedekah. Nabi SAW bersabda "Was Wasodaqatu burhanun Hadis ini saya riwayat Imam Muslim dari Abu Malik al-Ash'ari Sedekah itu burhan. Burhan itu apa? Penerang. Mananya apa? Penerang bagi iman, ya. Penerang iman bagi pemilik eh, pelaku dari sedekah ini dan ini menunjukkan bahwa sedekah termasuk nutrisi dan konsumsi bagi keimanan. Demikian juga berpaling dari hal yang sia-sia. Allohoh -sia, waladhi nahum anilagwi muaridun. Mereka orang-orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Yang sia-sia maknanya kulugalamin la khairafihhi wa kulufiqlin la khairafihhi. Semua ucapan yang tidak mengandung kebaikan di dalamnya. Semua perbuatan yang tidak mengandung kebaikan di dalamnya Tapi mereka hanya berkata yang baik Dan melakukan yang baik Meninggalkan yang buruk Baik ucapan atau perbuatan Dan tidak diragukan lagi Berpaling dari hal yang sia-sia Tadi termasuk bagian dari keimanan juga sekaligus menambah iman dan membuahkan iman Oleh karena itu Para sahabat zaman dahulu Dan generasi berikutnya Dari kalangan generasi salafus soleh Tabi'in dan tabi'un tabi'in Kalau mereka merasakan sedikit lalai Mereka merasakan iman ini mengalami erosi, abrasi, dan tadi apa? Degradasi Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain Ijris bina nu'minu sa'ah Yuk kita duduk bareng-bareng dengan kita Kita beriman sesaat saja Makna beriman di sana adalah menambah keimanan Lalu mereka berdikir Mengingat nikmat Allah baik duniawiyah ataupun diniah Maka terperbaharwilah keimanan mereka dengan hal itu Demikian juga ifah dari fawahish Ifah itu menjaga kehormatan diri Menjaga kredibilitas kita Dari semua perbuatan keji Terutama kekejian perbuatan zina Menjauhkan diri dari hal itu Tidak diragukan lagi Termasuk Penyebab terbesar Bertambahnya Iman dan menguatkan Iman Di dalam perbuatan Keji ada daya tarik Ada unsur Pikabitaun Coba ya, Ikhwan akhwat yang Belum laku yang Jomlo, jalan-jalan ke taman Jomlo. Taman Jomlo itu di mana? Sate. Gerung Sate. Oh suka lewat kalau kita ke Pusdai ya. Di sana banyak orang yang pacaran, pagyegeye, silihuapan gitu ya. Kabita tidak? Kabita, bagus. Kalau kabita bagus berarti normal. Saya mah teu kabita, teu normal ya teh. Kalau kabita kita melakukan enggak? Enggak. Kenapa? Pertama memang teu eno daikeun. Kedua kita tahu itu dosa. Itu keji dengan kadar kekejian yang di bawah kadar kekejian di dalam berzina. Tapi itu bisa menjurus ke sono lo jadi semua yang kecil itu mengandung unsur daya tarik pikabitahun, pingin nah yang justru hebat keinginan besar tapi dia ingat dosa lalu menahan diri itu bagus ya orang yang sedang lapar tapi dia saum ada makanan ada minuman, kekurubukan, keroncongan, itu lezatnya kebayang, tapi dia tahan. Itu lebih bagus daripada orang yang menolak makanan hanya karena dia sudah kenyang, nggak ada selera lagi. Maka nggak bernilai itu. Tidak ada keinginan untuk makan. Lalu dia menahan diri dari makan Kenapa kamu gak makan? Gak selera Itu mah emang gak, gak bonafid Tapi saya sih selera ingin lagi lapar Tapi dosa kalau saya makan Karena saya sedang saum Ramadan numpamanya Itu berkualitas ada keinginan besar untuk bobo-gohan, pacaran, silihuapan, tepak toel, dan yang sejenisnya. Tapi tahu itu dosa. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu karena dia tahu kalau itu dilakukan, dia akan hina ketika dia berdiri di hadapan Allah kelak. Lalu dia tahan diri dari hawa nafsu. Wah, ini jempolnya dua, nge-like nya bisa ribuan tuh. Allah berfirman, wa amma man khaf mukam Rabbih, wanahan nafsa anil hawa, fa inna jannata hiyal maw. Adapun orang yang man khaf mukam Rabbih, orang yang takut kepada mukam Rabbih. Para ulama di antar Imam Ibn Khathir dalam kitab tafsirnya menyatakan makom di sana adalah isim zaman berasal dari kata qama qama ya qumu ya qaimun fahuqaimun wadakam makumun terus isim makan isim zamannya makom makom maknanya saat ketika berdiri Wa amman khafama khama robi. Adapun orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah nanti di alam makhshar, takut dihinakan, takut diadab, takut dimurkai. Karena itulah wanah nafs hawa. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Allah memberikan balasan fa'in al jannah ta hial surga atau tempat kembalinya nanti bukan tidak ingin boboohan ingin gonta ganti pasangan ingin tapi syun gudosa makanya dia tahan unkewe di akhirat lebih dari boboohan dengan wanita yang gelisna kawanti wanti endahna tabina binah sahaya ta bida dari surga ta siapa orang yang melampiaskan syahwat secara tidak halal di dunia dia enggak akan dapat balasan bida dari surga di akhirat siapa orang yang meneguk khamar di dunia dia tidak akan merasakan lezatnya khamar di akhirat. Siapa orang laki-laki yang memakai perhiasan emas perak di dunia, dia tidak akan lagi mengenakan perhiasan itu di akhirat kelak. Gitu, mending di dunia, mending di akhirat. Mending di akhirat. Di dunia mah enggak seberapa dan terbatas. Di akhirat masa lama-lamanya, ya. Jadi berpaling dari hal yang sia-sia Ifah namanya Inilah respon seorang Orang yang beriman terhadap kemaksiatan Terhadap kekejian Dia tahan dirinya dari hawa nafsu Itulah aplikasi dari iman Sekaligus perbuatan itu menambah kekuatan iman Demikian juga menjaga amanah dan menunaikan janji termasuk tanda-tanda iman dan menguatkan iman. Wal liamanatihim wa ra'un. Orang-orang yang menunaikan amanah-amanah dan janji-janji mereka. Dalam hadis disebutkan, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, juga Imam Ibn Abi Syaibah Imam Ibn Hibban dan hadis ini termasuk hadis yang disohkan oleh Syaikh Al Albani rahimahullah. Nabi saw bersabda, "La iman aliman la amanatallahu". Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Kalau kita ingin mengetahui iman seorang hamba agama seorang hamba, lihat. Bagaimana sikap dia terhadap amanah Apakah dia memelihara Menunaikan amanah itu Amanah harta, amanah ucapan Atau amanah hak Kalau dia menunaikan amanah dan janji Baik janji kepada Allah Ataupun kepada sesama manusia Maka orang itu orang yang punya iman dan punya agama Tapi kalau kurang Perhatian dia dalam menunaikan amanah. Berarti berkurang juga imannya dan agamanya. Sesuai dengan kadar kekurangan dia di dalam menunaikan amanah tersebut. Lalu Allah menutup ciri orang yang beriman ini dengan memelihara sholatnya. Baik hukum-hukumnya, gerakan-gerakannya, hak-hak sholat dan waktu-waktu sholat. Memelihara sholat baik aspek waktunya selalu di awal waktu berjamaah dengan imam di masjid bagi laki-laki termasuk juga perbuatan atau pergerakan sholatnya dan bacaannya sesuai hingga dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebab Nabi menyatakan seluk kama roa itu Salatlah kalian sebagaimana Kalian melihat aku salat Gerakan-gerakannya, cara mengangkat tangan Cara ruku Cara sujud, cara sedekap Cara duduk, juga bacaannya Ya Dipelihara sesuai dengan Apa yang dicontohkan oleh Nabi Alayhi salatu wassalam Memelihara Hak-hak salat Tak ubahnya seperti seperti air yang disiramkan kepada tanaman Kalau siraman air tersebut rutin dalam jumlah yang cukup Tanaman itu akan subur Gembur menghasilkan bunga, buah, dan panen yang melimpah Ya, Demikian juga pohon keimanan Semua pohon butuh dua hal Hal yang pertama adalah hal yang bermanfaat bagi pohon itu berupa siraman air dan pupuk agar tanahnya mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dipupuk ya apa saja pupuknya dipupuk dan disiram dengan kadar yang cukup. Kedua yang membuat tanaman itu tumbuh subur adalah dia harus dijaga dari semua hal yang merusak tanaman itu apa saja hama juga parasit parasit bukan untuk terjun parasit itu benalu ya bahasa sundanya apa mangande anak muda sekarang enggak akan tahu apa itu mangande tulis mangande artinya parasit benalu Parasit merusak tidak? Iya merusak Tanaman-tanaman liar yang tumbuh di di sekitarnya merusak Dibersihkan, dicabutan rumput-rumput yang Apa namanya Tumbuh secara liar di sekitar tanaman tersebut Sehingga nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu dari tanah Murni kesedot hanya oleh tumbuhan itu Tidak terbagi kepada tumbuhan liar yang ada di, di sekitarnya Jadi benalunya dicabutin Parasitnya dicabutin Ada hama nya disebrot gitu ya Dan seterusnya Maka kalau disiram Dipupuk Sebagai konsumsi dan nutrisi bagi tumbuhan Dilakukan dalam jumlah yang cukup Di waktu yang pas Juga diselamatkan, dijauhkan Dari semua hal yang merusak Dari parasit, benalu, dari hama-hama Dari rumput-rumput liar Maka tumbuhan itu akan tumbuh dengan subur Menghasilkan panen yang sangat melimpah. Demikian juga pohon keimanan Pohon keimanan membutuhkan nutrisi Apa nutrisinya? Siramannya, siraman rohani Ya berupa amal-amal soleh yang rutin dilakukan sehari-hari Termasuk sholat, termasuk zakat, termasuk infak dan sadaqah Itu nutrisi bagi pohon keimanan Selain diberi nutrisi Juga dijauhkan dari semua yang merusak iman Berupa apa? Seluruh dosa-dosa dan kemaksiatan Seperti tadi disebutkan Waladhinal humlifurujihim hafidhun Orang-orang yang memelihara faraj-farajnya, karena perbuatan keji baik itu berzina ataupun LGBT itu ibarat parasit, ibarat benalu, ibarat hama yang merusak pohon keimanan. Waladhi nahum anilaghi mu aridun. Mereka juga berpaling dari hal yang sia-sia, sebab perkara yang sia-sia juga merusak keimanan. Maka dilakukanlah kedua-duanya Ya nutrisi bagi iman berupa khusyu di dalam sholat Berupa zakat, infak dan sodakoh Berupa memelihara hak-hak sholat, hukum-hukum sholat Berupa menunaikan janji-janji dan amanat Itu dilakukan juga dijauhkan Semua yang merusak berupa berzina LGBT dan semua perbuatan kecil lain Dan termasuk perbuatan yang tidak ada manfaatnya Tumbuh suburlah pohon dari keimanan itu Dari penjelasan tadi Jelaslah bagi kita Dahsyatnya dampak dari amal soleh Terhadap pertambahan iman Melaksanakan amal soleh Dan memperbanyak amal soleh merupakan sebab-sebab yang sangat agung bagi bertambahnya keimanan dan berkembangnya keimanan. Berkata Syekhul Islam yang beliau tuangkan dalam majmul majmula fatwanya, kata beliau, wa kamalul imani huwa fi'lu ma amara Allahu bihi wa rasuluhu wa tarku ma nahahu Allahu anhu wa rasuluhu. Jadi, jika terak beberapa maimor, uguzz anhu beberapa makhthor, kahna fi dzalik min naksil iman biqdri dzalik. Kesempurnaan iman adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan juga yang diperintahkan oleh Rasulnya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Semua yang diperintahkan dilaksanakan. Semua yang dilarang Di itulah kesempurnaan iman Ya, Bila seseorang Meninggalkan Sebagian perintah Dan mengganti dengan Yang dilarang Yang diperintahkan Ditinggalkan, yang dilarang Dilaksanakan Maka Itu menunjukkan Kurangnya iman Yang kadar kurangnya Berbanding lurus dengan kadar dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang itu Jadi salat adalah iman Haji iman Sodakoh adalah iman Jihad juga iman Semua ketaatan yang Allah perintahkan kepada hambanya adalah iman Bila seorang hamba melakukan semua amalan-amalan tadi Bertambahlah kadar iman pada dirinya Dan melaksanakan amal-amal tadi Merupakan sebab bertambahnya bertambahnya iman Tapi ada tapinya nih ya Semua amal-amal tadi Baik sholat, haji, sodakoh, jihad dan yang lain-lainnya akan menambah iman kalau memenuhi dua persyaratan. Satu saja di antara dua syarat ini tidak ada atau bahkan dua-duanya tidak ada, maka akan mengurangi iman. Semua amal soleh yang tadi disebutkan, baik sholat, haji, sodaka, itu mengurangi iman kalau tidak terpenuhi salah satu di antara dua syarat. Apalagi kalau dua-duanya tidak ada. Maka perhatikan dua syarat ini. Syarat pertama adalah ikhlas. Salat kedua adalah mutaba'ah. Ikhlas artinya meniatkan. Amalan itu untuk meraih apa? Ridu Allah. Ketika seseorang tidak ikhlas Sudah dijelaskan Semua amal baik Yang dilakukan dengan ria Bukan amal soleh Tapi amal salah Amal maksiat Bukan dapat pahala Malah dapat azab Kemarin-kemarin Sudah dijelaskan Baik ayat maupun hadis Yang menjadi dalil tentang hal ini Contoh Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun wail tu bagi orang yang salat wail itu lembah di neraka jahanam itu bagi orang yang salat salatnya gimana salat yang salah satunya lah riya walladzina hum yuraun jadi riyah menyebabkan Berubahlah status ibadah sholat menjadi maksiat Karena niat yang salah Niat yang disertai riyah Menyebabkan sholatnya berubah menjadi maksiat Bukan lagi karena Allah Tapi karena pujian manusia ya Itu Pentingnya ikhlas Di dalam ibadah Demikian juga mutaba'ah Mutaba'ah artinya mengikuti contoh nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang ibadah tapi pelaksanaan dari ibadah itu walaupun ikhlas pelaksanaannya menyimpang dari contoh nabi ditambah dikurang apalagi dirubah maka itu juga amal maksiat ditolak dan diberi azab ditolaknya amalan tersebut berdasarkan nas hadis Man amila amalan, laisa alahi amruna fahuah radun. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan, tapi amalan itu tidak ada contohnya dari aku, amalan itu ditolak, tidak akan diterima oleh Allahumma saw. Kedua, Nabi saw bersabda, Ia wa muhdathatil umur, fa inna kullah muhdathin bidnah, wa kullah bidnatin. Wa Jauhi oleh kamu perkara-perkara baru dalam agama Dalam agama ya bukan dalam urusan dunia Jangan sampai ketika saya menjelaskan ini langsung ngacung Ustaz, Ustaz nanti naik haji pakai ontak Jangan pakai pesawat Pesawat itu bid'ah, tidak ada di zaman Nabi Itu orang tidak ngerti bid'ah, protes Dalam urusan agama kalau pesawat, radio, TV, HP, mikrofon, ya, ini urusan duniawinya, bukan urusan agamanya. Dalam urusan duniawi Nabi Salam menyatakan, antum alamu bi umuri, dunia kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Tapi urusan agama ikut aku, sehingga. Aspek duniawinya boleh kita berijtihad, berkreasi, urusan duniawinya. Urusan agamanya gak boleh berkreasi karena agama ini wahyu, bikinan Allah. Bukan hasil produk akal manusia, bukan bagian dari budaya. Gak ada kreativitas manusia dalam pelaksanaan beragama ini. Kreativitas dalam urusan dunianya silakan dakwah melalui TV, radio, teknologi, internet, boleh. Itu urusan duniawinya. Dari sini ke Mekah mau pakai unta kalau bisa boleh. Ya, mau pakai pesawat silakan. Kalau suatu saat ditemukan mesin yang sekarang mungkin masih mustahil. Kita masuk ke alat itu Jelek dalam waktu sedetik dua detik Sudah ada di Mekah Mungkin enggak? Mungkin suatu saat dengan teknologi Bukan dengan sihir, bukan Apa yang dahulu dianggap mustahil Jadi bahan ketawaan kan sekarang sudah terbukti Kakek nenek kita dahulu Atau buyut kita dahulu Menyatakan nanti Mekah bisa kelihatan dari sini Itu kan diketawakan Ya sekarang terbukti Mekah kelihatan dari sini melalui apa teknologi melalui televisi melalui internet kalau dulu kita di sini orang tua di Mekah bisa ngobrol nanti mah dulu diketawakan sekarang sudah menjadi nyata melalui teknologi 3G ya sambil telepon apalagi sekarang ada 4G ya mungkin nanti ada 10G nah nanti Bukan sekedar bisa bertatap Juga bisa tos Bisa salaman Mungkin ya Sekarang masih diketawakan Saya ingat ayah saya pernah mengatakan Ketika di TV ada iklan-iklan makanan gitu ya Beliau bilang Nanti mah makanan di TV bisa diambil Dimakan gitu ya Kita ketawa mustahil Sebab menghayal waya Mungkin suatu saat ter, uh, bisa terlaksana Mungkin dengan teknologi Sekarang masih gak kefikiran Sebagaimana telepon, internet Dulu gak kefikiran Sekarang sudah menjadi nyata Jadi untuk urusan duniawinya silakan Berkreasilah kita Tapi untuk urusan agamanya Ikutilah Nabi Alayhi Salatu wassalam Kata beliau, iyakum wa muhdathatil umur jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Dulunya enggak ada, sekarang diadakan jauhi. Fa'inna kulla muhdathatin bidah. Semua perkara baru dalam agama, bidah. Semua bidah sesat dan semua sesat, neraka. Ya. Oleh karena itulah, maka wajib mutaba'ah. Wajib bermutaba di dalam melaksanakan agama ini. Berkata Syekh Muhammad bin Soleh Al Thaymin rahimahullah, Wal izyada til iman asbabun minha fi al ta'ah. Fatinna imana yazdadu bihi bi hasbi husnil amal wajinsihi wa qatratih. Bertambahnya iman itu ada beberapa sebab. Di antaranya adalah melakukan ketaatan Karena semuanya iman Akan bertambah dengan ketaatan Sesuai dengan kadar ketaatan itu Sesuai dengan kadar dari tiga aspek Pertama husnul amal Bagus atau enggaknya amalan Kedua jenis amalan Ketiga Kuantitas amalan Pertama kualitas Kedua jenis Ketiga kuantitas Banyak sedikitnya amalan Setiap kali Sebuah amalan itu Sangat bagus Sangat berkualitas Maka efek Penambahan imannya juga Besar Ya dan bagus tidaknya amalan diukur oleh dua yaitu ikhlas dan mutabaah yang sudah dijelaskan tadi Adapun jenis-jenis amalan, amalan ditinjau dari segi jenis adalah maka jenis amalan yang wajib lebih utama daripada yang sunnah Salat fardu lebih utama daripada rawatib Daripada duha, daripada tahiyatul masjid, daripada tahajud. Semakin seseorang mengalak melakukan amalan yang wajib, efek penambahan imannya lebih besar daripada yang sunnah. Sebagian amalan sunnah ada yang lebih dikuatkan daripada amalan sunnah lain. Seperti tahajud lebih utama daripada duha. Seperti umpamanya sholat jenazah lebih utama daripada sholat-sholat sunnah. Ya, setiap kali ketaatan itu lebih afdol maka efek penambahan imannya juga lebih besar. Adapun kuantitas amalan, semakin banyak amalan itu dilakukan. Semakin besar efek terhadap penimbab, penambahan iman tersebut ya. Inilah penjelasan dari para ulama Tentang efek ketaatan amal soleh terhadap keimanan Selain yang tadi disebutkan Ada amal soleh yang memiliki Pengaruh yang besar terhadap pertambahan iman Kita tambahkan dua hal Karena pentingnya dua hal ini Pertama dakwah mengajak manusia kepada Allah Yang kedua Mujala satu ahli khair Bergaul Bermajlis Berinteraksi dengan ahli kebaikan Dengan orang-orang soleh Karena pentingnya Dua perkara ini maka secara khusus secara spesial kita akan bahas pada saat ini. Adapun yang pertama, dakwah mengajak manusia kepada Allah. Kita akan jelaskan Selasa depan. Karena dua hal ini cukup panjang penjelasannya sedangkan waktu yang tersedia terbatas. Dan kita harus sediakan kesempatan untuk bertanya jawab. Kita cukupkan sampai di sini saja, insya Allah kelanjutan penjelasan ini akan kita teruskan di hari yang akan datang, hari Selasa yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Saat sholat Ana lebih merasa khusyuk Jika dalam baca Al-Quran Baca-bacaan sholat itu Terkadang dengan memejamkan mata Sementara jika membuka mata pikiran Ana terkadang melanglang buana kemana-mana Bagaimana yang semestinya Ya, inti pertanyaannya Boleh gak sholat sambil merem gitu ya Hukum asal solat adalah melek, tidak boleh merem. Singa Syaikh Masyur, Hasan Salman dalam kitab Al-Kalim bin Fi'akhir Musallin memasukkan merem di dalam solat termasuk salah satu di antara kesalahan di dalam solat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melek, tidak merem, dan itu. Terlihat dari beberapa kasus Kasus ketika akan uh, Ada anak kambing yang akan lewat Di hadapannya oleh beliau ditahan ya Kekeh itu Merkedewang si anak kambing Ditahan maju lagi Ditahan maju sampai nabi selesai maju Agar anak kambing itu Lewatnya di belakang beliau Tidak di depannya Semua itu menunjukkan Bahwa beliau melek Termasuk ketika Aisyah radiyallahu anha Memasang gording Di rumahnya Dengan Kain yang ada motif bunga-bunga Nabi SAW Menyatakan Amiti annihada Singkirkan gording ini Dariku karena motifnya Selalu terbayang di dalam sholatku Ini menunjukkan Beliau melek Itu hukum asal kecuali kalau membuka mata menyebabkan terganggunya salat kita karena ada gangguan seperti ada gambar atau ada tulisan ketika kita salat di atas sajadah rata-rata sajadah bergambar ya ada yang gambar unta ada yang gambar Ka'bah ada yang gambar masjid gitu kan atau kotak-kotak. Kalau kita nggak merem, yang terbayang itu Kabah tuh dulu waktu saya toab di sana tuh, di sana Zam-Zam, di sana makom Ibrahim, tak tempat saya di sini. Jadi melamun karena melihat gambar. Atau kotak-kotak dihitung kotaknya satu. Atau gambar masjid ditaksir ini masjid di mana ya? Harga bangunannya berapa kira-kira? Jadi dia tidak khusyuk. Atau ada tulisan Di hadapan dia ada orang pakai kaos Di belakangnya di punggungnya ada tulisan Kita sudah tahu tulisan itu apa Karena sering dibaca di luar sholat Tapi di dalam sholat selalu apa? Penasaran ingin lihat lagi, lihat lagi gitu kan Kalau dalam kondisi seperti itu Boleh merem Kalau meleknya ada gangguan tapi kalau tidak ada gangguan apa-apa, umpamanya sejarahnya seperti di masjid ini nggak ada gambar, nggak ada tulisan, nggak ada apa-apa, ya, tidak ada gangguan. Kemudian merem maka tidak boleh. Tapi kalau nggak merem, selalu apa kurang konsentrasi. Maka biasakan untuk tetap bisa konsentrasi dengan cara melek. Nanti menjadi ketergantungan Kalau merem Maka khusus Kalau tidak merem tidak khusus Walaupun tidak ada gangguan Terlebih bahwa merem adalah Termasuk salah satu Cara beribadahnya Orang-orang kafir Orang kafir agama lain Ketika mereka Bermunajat kepada Sesembahan mereka Mereka lakukan dengan cara merem seperti ketika bersemedi, bertapa Bagaimana Mata mereka merem Maka merem ada unsur tasyabuh dengan cara ibadahnya orang lain Jadi hukum asal Salat harus sambil membuka mata Kecuali sekali kalau ada gangguan maka dibolehkan seperti ada gambar ada tulisan yang mengganggu pandangan kita selama sholat maka boleh merem tapi kalau tidak ada gangguan tetap tidak bisa khusyuk ya usahakan dilatih untuk bisa khusyuk ya dengan cara malaik wallahu alam Saya pernah mendengar penjelasan yang artinya kurang lebih Bila seorang wudhu kemudian menyempurnakannya Maka ia memperoleh sepertiga khusyuk Lalu kemudian ia sholat dan ruku Menyempurnakan rukunya Maka ia telah memperoleh sepertiga khusyuk Lalu kemudian ia sujud dan menyempurnakannya Ia telah memperoleh sepertiga khusyuk Maka ketika ketiga hal tersebut telah dilakukan Maka khusyuklah sholatnya Apakah hal tersebut ada dalilnya? Wallahu'alam, saya belum pernah mendengar kecuali sekarang. Belum pernah menemukan nas hadisnya. Mungkin ada, mungkin. Tapi saya belum tahu. Karena keterbatasan ilmu saya. Atau mungkin benar-benar tidak ada nas hadisnya. Karena seandainya ada nas hadis sahih, saya ini sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka ketika menerangkan kehusuan di dalam sholat dan fikih sholat. Tapi beberapa kitab sholat Kita sudah bahas Kita pernah membahas kitab Al-Khusyu' fi Ya, Tidak ada dalil tersebut Kita sudah membahas Bulugul Maram Di dalam bab sholat Tidak ada nas hadis tersebut Kita juga Pernah membahas as-solatul khushiyah, solat yang khusuk, tidak ada juga hadis tersebut. Kita juga pernah membahas, nanti kita akan bahas dalam kita berhadusolin bab al-khusuk fithsala, tidak ada dalil tersebut, ya. Sehingga itu ada di para ulama sudah lebih dahulu menukilkannya dalam kitab mereka, karena dahsyatnya keterangan ini, tapi ternyata tidak ada, ya. Wallahu a'lam bishowab. Apakah ada syariat, amaliah, istishadiyah, istishadiyah, yaitu kita melakukan penyerangan kepada musuh tapi berkonsekuensinya kita terancam. Bila kita dalam keadaan perang atau jihad, peperangan antara muslim versus kafir seperti peperangan yang sudah berlangsung di Suria antara muslim sunni dan syiah. Ya amaliyah istishhadiah itu istishhad itu artinya mengharapkan mati syahid. Adakah syariatnya? Iya, semua orang yang berperang mengharapkan syahid, mengharapkan. Karena syahid adalah cara mati yang paling mulia, ya. Mati itu pasti. Maka bukan kematian itu yang harus kita takutkan Tapi buruknya cara kematian yang harus kita khawatirkan Mati itu, sekali lagi, pasti Caranya kita tidak tahu Dan kita menginginkan cara terbaik untuk mati Dan cara terbaik adalah apa? Mati syahid ya. Tapi Keinginan besar untuk mati syahid tidak boleh menyebabkan kita bunuh diri. Saya ingin mati, saya buang senjata, buang tameng. Mana musuh ini saya nih? Dadak saya nih. Ada, silakan silakan. Beres. Itu mah bunuh diri, konyol, tidak boleh. Enggak ada nabi dan para sahabat yang berbuat seperti itu, ya. Mereka ambil pedangnya, ambil tamengnya, kemudian lari ke tengah musuh, menggempur, membabat ke sana kemari, yang akhirnya mereka terbunuh. Terbunuhnya bukan sengaja. Ayo, mana mana pedang mana ini dada saya, nggak begitu. Mereka berusaha untuk tetap hidup, ya, untuk tetap tidak terbunuh dan untuk sebanyak mungkin membunuh lawan. Ya, itu disyariatkan menginginkan kematian sebagai seorang syahid di medan perang ya boleh tapi tidak boleh secara sengaja membuat dirinya termuruh tanpa ikhtiar apalagi kalau orang sengaja memasang bom pada dirinya yang pasti mati kalau itu meledak ya ya memasang bom mana masuk ke tengah-tengah musuh atau ke, ke gudang mesiu lalu dia meledakkan dirinya dengan resiko pasti mati maka itu tidak boleh. itu sama dengan Bunuh diri Allah wa'alam Mohon penjelasan tentang istri dan budak wanita tadi Jadi apakah hak dan kewajiban istri dan budak itu sama? Apakah hamba sahaya itu ditikah juga? Kalau ditikah bukan hamba sahaya Ya ada perbedaan hak dan kewajiban istri dengan hamba sahaya ya Kalau istri bisa bercerai Bisa berubah status Kalau hamba sahaya enggak seumur hidup Kecuali kalau dijual Baru bukan budak dia lagi Tapi budak orang lain yang membelinya Kalau istri ya tidak boleh umpamanya disuruh -pe -me mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti diberikan kepada hamba sahaya. Ya. Hamba sahaya tidak digaji, tapi wajib diberi makan, wajib diperhatikan hak-haknya dan seterusnya, termasuk dinikahkan. Adapun yang membuat si hamba sahaya adalah halal, karena itu milik. Jadi halalnya Hubungan seorang laki-laki dan wanita karena dua hal Pertama karena akad nikah Kedua karena hak tamalluk Hak kepemilikan Nah kepemilikan itu diantaranya dengan membeli Budak wanita Hamba sahaya wanita Karena dia hak uh, milik budak Dia boleh diperlakukan oleh tuannya Ya tapi dengan perlakuan yang manusiawi, tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh memberikan tugas di luar kemampuannya, dan harus tetap diperhatikan hak-haknya. Yang menjadikan sesuatu itu halal atau haram bukan tradisi, bukan perasaan, bukan otak, tapi syariat. Syariat menyatakan hamba saya itu halal, ni ayat, ni hadis. Jangan sampai sama perasaan, masa rasanya nggak serak ke hati. Hati bukanlah penentu sebuah hukum dalam syariat. Tetap yang membuat syariat bukan hati kita. Tapi siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi halalnya budak bukan karena hak. Otak manusia bukan karena perasaan manusia, bukan karena budaya, tapi karena Nas Al-Quran. Mau serak, mau tidak dengan hati kita, Nas menyatakan itu adalah halal. Kalau seorang wanita hamba saya itu ternyata hamil karena digauli oleh tuannya, lalu melahirkan anak, status anaknya merdeka karena dia anak tuannya, tapi ibunya tetap sebagai hamba sahaya sehingga anaknya menjadi tuan bagi ibunya, danlah yang menjadi Penjelas Dari suatu hadis tentang Tanda-tanda kiamat Ya Yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Salah satu Tanda kiamat itu adalah Ya Apabila seorang Hamba sahaya wanita Sudah melahirkan Tuannya Itu maknanya seperti yang Tadi dijelaskan dan hadis tadi menunjukkan nanti di akhir zaman ada lagi perbudakan dan hamba sahaya wanita halal bagi tuannya dan ketika digauli lalu hamil lalu punya anak anaknya merdeka dan anaknya menjadi tuan bagi ibunya kalau dan hamba sahaya itu dalam bidang fikih disebut dengan sebutan umul walad kalau tuannya mati Hamba saya ini otomatis merdeka, otomatis merdeka, tidak lagi menjadi hamba saya dan itulah salah satu keuntungan dari hamba saya yang punya anak dari Tuannya. Tuannya mati, otomatis merdeka. Tapi kalau umpamanya tidak hamil, Tuannya mati, maka dia tetap hamba saya dan menjadi warisan bagi anaknya, anak Tuan yang mati tadi. Bagaimana hukum bekerja sebagai pegawai pajak? Tidak boleh, tidak akan masuk surga. Nabi selalu menyatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang menarik pajak. Termasuk cukai. Ya. Jika haram, bagaimana menanggapi jika ada seorang yang berkata bahwa jangan pakai listrik karena listrik disubsidi oleh pajak dan pajak itu haram? Berbeda hukumnya antara ya menggunakan barang-barang milik orang lain yang dibeli dari harta haram tapi kita menggunakannya dengan proses yang mubah yang halal. Jadi status halal atau haramnya sesuatu dilihat dari proses sampainya sesuatu itu kepada kita. Sekarang umpamanya ada rentenir Uangnya haram karena hasil meribakan uang. Kita buka toko warung. Lalu si renter itu belanja tarasi ke kita. Uangnya dari hasil apa? Hasil renter. Boleh gak diterima? Wah enggak, saya gak mau jual beli dengan kamu. Kamu merentineer. Gak boleh begitu. Terima. Karena apa? Sampainya uang dia kepada kita melalui proses yang halal. Yaitu jual beli. Dan Nabi selesai melakukan Interaksi seperti itu Muamalah seperti itu dengan orang-orang Yahudi di Madinah Orang Yahudi itu Umumnya kerjaannya rentenir Haram Atau perdukunan atau merampas harta orang Dengan cara yang haram Tapi Nabi jual beli dengan mereka Pinjam meminjam dengan mereka Nabi juga Menggadehkan barangnya kepada mereka ya. Jadi selama Proses sampainya barang itu kepada kita dengan cara yang halal maka itu halal. Umpamanya sekarang ada rentenir ngirim makanan kepada kita. Itu dari berasal dari harta yang haram dari renten Tapi proses sampainya makanan itu kepada kita melalui proses yang disebut dengan hadiah. Hadiah halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah enggak diberi hadiah? Kambing oleh orang Yahudi Ya pernah dan diterima Dan dimakan Karena proses melalui hadiah Halal Hadiah menghadiahi termasuk dari orang kafir Ke orang muslim dan sebaliknya adalah halal Jadi Perbuatan yang haram Dosanya Atas orang Yang memiliki profesi Yang haram tersebut Adapun ketika uang atau makanan atau barang itu sampai kepada kita melalui proses yang halal baik jual beli, hadiah menghadiahi, pinjam meminjam maka itu halal bagi kita. Ya. Listrik, apakah ketika kita pasang listrik kita bayar apa tidak? Bayar, kita membeli, itu adalah Halal, karena proses jual beli. Tapi ada subsidi dan subsidinya diambil dari pajak. Subsidi itu adalah hadiah dari pemerintah kepada rakyat. Itu halal dibolehkan. Ya, Maka tidak ada masalah. Kita umpamanya naik taksi, naik angkot, naik bis kota, naik kereta. Itu taksinya, angkotnya dibeli secara apa? Kredit. Melalui leasing. Yang ada unsur yang haramnya. Gak boleh kita naik angkot haram Nggak bisa begitu, boleh Karena kita ketika menggunakan jasa angkot kita bayar Ya, prosesnya halal apa haram? Halal Yaitu jual jasa Mereka menjual jasa dan kita membeli jasa itu dan kita bayar Nah, walaupun umpamanya angkotnya taksinya dibayar cash halal Lalu kita naik langsung kabur nggak bayar haram bagi kita karena kita nggak bayar jasa orangnya seperti itu. Wabillah alamikisshawab. Ustad, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari riadul dari tasip malaysia ustad riadul jannah. Iya. Assalamualaikum Ustaz Bila kita sholat jamaah ya di belakang imam yang nunah terasa kita tenang. Sebaiknya sebaliknya bila imamnya belum nyuna kita merasa ada yang hilang. Juga kita berharap imam itu tidak hanya lima menit salatnya. Apakah ini alamat kebaikan? Mohon nasihatnya supaya kami bisa lebih khusyuk dari khusyuk eh, dalam salat dari Abu Ihsan. Ya kalau kita bermakmum kepada imam yang sunnah bacaannya benar bagus oh uh, kerasa klop tapi kalau bermakmum kepada yang menyimpang dari sunnah terasa ada sesuatu ya apakah ini pertanda kebaikan iya itu perasaan yang baik yang bagus yang harus dipelihara tapi tidak boleh Disikapi dengan sikap yang salah Karena ini tidak nyuna saya gak mau berjamaah di masjid itu Gak boleh ya Tetaplah berjamaah walaupun imamnya melakukan kesalahan menurut kita ya Tetap kesalahan imam tidak boleh menggugurkan kewajiban kita untuk tetap sholat berjamaah dengan imam tersebut Kesalahan imam tanggung jawab iman Aimatukum yusallu naalikum. Jadi, faida asabu falakum walhum, faida axtau falakum wa alaihim. Imam itu memimpin solat solat kalian. Kalau mereka benar, pahala bagi mereka, pahala bagi kalian. Kalau imam itu salah, pahala bagi kalian dan dosa atas imam. Jadi, kita memperoleh pahala dari ketaatan kita kepada imam tersebut. Tetaplah solat berjamaah. Dan tidak menggugurkan kewajiban jamaah kita Untuk sholat di masjid Hanya karena imamnya banyak melakukan kesalahan Selama kesalahannya tidak membatalkan sholatnya Ini bolak-balik mana halaman satunya ini Sebaiknya ketika sholat sebaiknya membaca ayat-ayat pendek yang kita tahu artinya Apa boleh membaca ayat-ayat yang sedang kita hafal tapi belum tahu atau faham artinya Boleh, tentu saja boleh Dan itu bagus Jadi yang baru kita hafal kita baca dalam sholat terutama tahajud Maka itu akan lama nempel ya Ketika menikah saya dijadohin oleh orang tua saya Sebenarnya saya kurang setuju Namun orang tua saya sedikit memaksa Lalu saya istikharoh dan melanjutkan proses pernikahan Dengan niat memuliakan orang tua Namun hak minus tiga Calon saya itu ketahuan smsan dengan teman wanitanya yang tidak wajar Semburu Cemur itu tanda cinta Tapi Atas permintaan Orang tua saya Maka saya melanjutkan proses tersebut Sekarang alhamdulillah sudah menikah Dengan dia Apakah langkah atau takdir Yang saya pilih ini salah Apa benar dia sudah jadi jodoh Pilihan Allah untuk saya Iya makanya jadi kalau enggak jadi pilihan Allah untuk si uhti atau akhi ini enggak akan nikah. Alhamdulillah sampai hari pernikahan saya terus sholat isi horo. Loh, isi untuk apa lagi? Isi itu minta dipilih, pilihkan. Sekarang sudah kepilih, isi untuk apa lagi? Isi untuk cerai atau tidak gitu? Jangan. F-Y-I itu apa? For Your Information Tidak pakai O ya? Only Orang tua saya belum mengenal sunnah Makanya saya ingin berbakti Kepada orang tua dan berakhlak Mulia kepada mereka agar dapat Berdakwah kepada orang tua saya Alhamdulillah sekarang perlahan Terlihat hasil usaha saya Yang Mencoba memperkenalkan sunnah kepada mereka Syukuri ya Belum tentu kalau kita milih sendiri Sebaik sekarang Sudah itu terjadi Syukuri itulah pilihan Allah yang terbaik untuk kita Ya jangan digugat-gugat lagi Dan jangan sekali-kali diomongkan ke suami Ingat Dulu sebenarnya saya ragu sih Jangan Nanti menyinggung Ya udah kalau gitu kita putus saja Bisa begitu nanti Ya. Jangan diungkit saya khawatir suaminya hadir Jangan ada ikhwan yang melihat Tulisan siapa ini Saya amankan Bagaimana anak mesti bersikap Jika ibu dan seluruh keluarga anak Ingin merombak uh, Ingin menembak ingin menembok <SILENCIO> keluarga anak ingin menembak menembok merubah merombak menembok mengkapur makam atau oh, menembok berarti ya makam ayah anak yang meninggal beberapa waktu yang lalu anak sudah sampaikan ke ibu tapi tetap dilakukan iya Ya kita mendakwahi, ya menyampaikan. Kalau belum menerima, mungkin dia tahu tapi hatinya yang belum menerima. Melakukan, biarkan dahulu. Walaupun itu di tembok, terus kita dakwahi-dakwih sehingga dakwah itu masuk nanti ibu seni yang akan menyuruh tolong itu temboknya di, dihancurkan, biasa saja lagi, ya. Itu lebih utama daripada Sekarang bertengkar Di tembok tetap bertengkarnya Iyah dan akhirnya Hubungan anak dengan orang tua Menjadi tidak baik Tetap dakwah Tesabuh adalah mengikuti perkara Ibadah orang kafir, apa betul? Betul Lalu jika perkara Bukan ibadah seperti Merayakan ulang tahun disebut Tashabuh, banyak yang fatwakan Hal tersebut tashabuh, betul tidak betul Ya ulang tahun itu Termasuk ritual Apa bahasa latinnya ulang tahun Ulang tahun itu kelahiran kan Bahasa latinnya apa Natal, bahasa arabnya apa Maulid Bahasa kitanya apa Ulang tahun, itu awalnya Ritual, ya Maka tidak boleh Sama dengan bertasyabuh Jadi tidak hanya ibadah Dalam arti ritual ibadah mahluk Tapi yang menjadi ciri khas orang kafir Kemudian kita ikuti Maka itu termasuk tasyabuh Cukup sampai di sini saja InsyaAllah kita lanjutkan lagi Selasa yang akan datang Subhanakallahum bihamdik Shallu ant astaghfiruka wa atubu rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh